トゥークやオフロード、シャインディトゥディングスバギパンギバプカルーサカン。タフィアダプゥーアイマニャブットプロバイカンギャンギラカカンアラカダルニャダッティダッサソアイスペック。ナウントコンバーサーリニドゥギョンテレフォンサイスダーサンブングデンガン、パンアマットビジネスオトモティフ、ジョコソマリアント。パジョコ、バギマナコメントアンダ。 Jalan Pantura setiap tahun mungkin udah dua puluh tahun yang lalu kalau mau Lebaran pasti jalannya dibetulin, ya kan? Nah, kenapa dari pihak pemerintah tidak mengevaluasi lah? Kalau ini terus menerus setiap tahun disiperbaiki, kenapa tidak sekaligus diperbaiki? Mungkin harus disesuaikan dengan kondisi jalan tersebut. Gak cukup dengan menambah anggaran perawatan ya? Anggaran mau ditambah. Itu bagi saya n gak g ada masalah. Artinya siapa yang akan m e n y o r o t i mengenai anggaran tersebut. Rasanya ya kalau saya sebagai dalam hal ini saya sebagai rakyat. Silahkan kalau mau dibebankan ya. Tetapi masuk akal enggak gitu loh. Rakyat sih rasanya kalau mau dibebankan di mana? STNK atau PBN atau mungkin pajak-pajak yang lain. Kayak gitu, n g g a k ada masalah, asal semuanya itu transparan gitu. Kalau misalnya hanya mengada-ada, ya pasti rakyat akan beruntak. Jadi perbaikan jalan bisa jadi percuma kalau aparat membiarkan traktor -trak yang kelebihan muatan. Ya Pak, betul-betul sekali, tetapi saya sangat setuju apabila kalau pemerintah mau memprioritaskan memperbaiki jalan itu benar-benar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah secepatnya. Kenapa?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 Hanya ditempuh dengan misalnya tiga jam atau empat jam. Kalau selama ini 300 kilo menempuh waktu tujuh jam, ya kan? Waktu sudah bisa saving dua jam beli. r i Sopir juga nggak capek, nggak marah-marah di jalan, nggak ugal-ugalan di jalan, seperti itu. Saya sangat setuju kalau misalnya pemerintah memperlihatkan jalanan ini diperbaiki. Banyak sekali domino efeknya itu yang, yang, yang bermanfaat bagi rakyat. Demikian Joko s u m a r y a n t o dan saya Rizal Andika.